واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما شر yang berbahagia Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur atas qadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia, dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Masail Jahiliyah. Penjelasan tentang problematika masa jahiliyah Yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Dan disyarah oleh Al Duktur Salih Fauzan Hafizahullah Para jemaah sekalian yang dirumatkan oleh Allah SWT Pada hari ini kita akan membahas permasalahan yang ketujuh Dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah Permasalahan yang ke-7. Al-istidlalu bima alayhi ahlul quwwati bannahu huwa al-haq. Berdalil dengan atau berdalil Bahawa kebenaran ada pada orang-orang yang memiliki kekuatan. Ya, berdalil bahawa kebenaran ada pada orang-orang yang yang memiliki kekuatan. Berkata penulis rahimahullah al-mas'alatu sabiah al istidlalu biqaumin u'tu kuwa fil afham wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jahi. Farad faradallahu dhalika biqoulihi ta'ala wa laqad makannnahum fi ma imma kannaakum wa qawlihi wa kanu min qabli yastaftihun ala alladheena kafaroo falamma jaa'ahum ma'arafu kafaroo bih wa qawlihi ya'rifunahu penulis berkata rahimahullah permasalahan yang ketiga atau masalah yang atau masalah yang ketujuh afwan ya yeah, orang-orang jahiliyah mereka berdalil bahwasanya kebenaran Ya mereka berdalil dengan suatu kaum yang diberi kepahaman, ya, yang diberi kepemahaman dan amalan yang kuat. Ya berdalil dengan pemahaman dan pekerjaan yang kuat, wafil mulki. Ya Kekuasaan, harta dan kedudukan Bahwa mereka itulah orang-orang yang benar Jadi mereka menganggap bahwasannya kebenaran itu Hanya ada pada orang-orang yang memiliki kekuatan Ini masih lanjutan dari dua pembahasan sebelumnya Kalau di poin nomor 5 dan 6 Orang-orang jahiliyah Orang-orang jahiliyah mereka berdalil bahwasannya kebenaran itu dilihat dari mayoritas, ya. Mereka menganggap bahwasanya yang banyak itulah yang benar, ya. Mereka menganggap bahwasanya yang banyak itulah yang benar, ya. Mereka berdalil dengan banyaknya orang di dalam menilai suatu kebenaran, ya. Semakin banyak orang yang beramal ya maka itulah kebenaran menurut mereka padahal kita ini nanti di hari kiamat tidak akan ditanya ya kenapa engkau tidak mengikuti mayoritas tidak itu bukan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenapa engkau tidak mengikuti satu satu orang siapa dia Rasulullah SAW Kita tidak akan ditanya tentang Kenapa engkau tidak mengikuti orang banyak Tetapi kita akan ditanya tentang Kenapa engkau tidak mengikuti Satu orang Yaitu Nabi Muhammad SAW Yaitu permasalahan yang kelima Yang sudah kita bahas adapun permasalahan yang keenam Orang-orang jahiliyah Mereka terbiasa menilai kebenaran itu dengan Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, ya. Dalam permasalahan permasalahan jahiliyah, ya poin kelima, enam, tujuh dan delapan ini bersambung, ya tentang cara penilaian orang-orang jahiliyah terhadap suatu kebenaran, ya poin yang kelima orang-orang jahiliyah menganggap suatu kebenaran itu dilihat dari mayoritas banyaknya orang. Padahal belum tentu yang banyak itu yang benar. Ya, belum tentu yang banyak adalah yang benar. Karena kita tidak di, tidak akan ditanya tentang kenapa engkau mengikuti tidak mengikuti orang banyak. Ya, tetapi kita akan ditanya kenapa engkau tidak mengikuti satu orang yaitu Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang kedua atau permasalahan yang keenam di antara Ya, cara orang-orang jahiliyah menilai suatu kebenaran adalah dengan melihat kepada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang, ya, itulah yang dianggap benar pada masa jahiliyah. Ya, nah, yang ketiga yaitu permasalahan yang ketujuh, bahwasanya orang-orang jahiliyah menilai suatu kebenaran dengan dengan apa? Menilai suatu kebenaran dengan melihat orang-orang yang memiliki kekuatan. Yang kuat itulah yang benar. Ya. Yang banyak harta itulah yang benar. Ya. Yang memiliki kedudukan itulah yang benar. Mereka berdalil dengan hal itu. Jadi penilaian mereka terhadap suatu kebenaran adalah melihat kepada orang. Dia kuat, dia banyak harta, ya. Dia memiliki pemahaman yang kuat, ya. Amalan yang banyak, ya. Dia memiliki kekayaan dan kedudukan, ya. Itulah timbangan kebenaran orang-orang jahiliyah. Ya. Sungguh sangat menyedihkan. Kenapa demikian? Ada yang berkata, "Kam min majhulin fil ardi mashhurun fis samaa." Wa kam min mashhur fil ardi majhulun fis samaa. Al mi'yaru huwa taqwa wa laysal aqwa. Ya para ulama mengatakan, "Kam min majhulin fil ardi" Betapa banyak orang yang tidak dikenal di bumi, banyak orang yang tidak terkenal di bumi, tapi dia dikenal di di langit. Oleh siapa? Allah. Ya? Banyak orang yang tidak terkenal di bumi, tapi dia dikenal di di langit, dan banyak orang yang terkenal di bumi. Tapi dia tidak dikenal di Di langit Ya Orang yang kuat terkenal Orang yang banyak harta terkenal Ya Orang yang tinggi kedudukannya terkenal Di bumi dia terkenal Tapi di langit belum tentu Atau bisa jadi Dia tidak terkenal di di langit Ya Oleh karenanya ikhwas kalian Ya Menilai suatu kebenaran Bukanlah dengan Kekuatan Yang dimiliki oleh seorang Bukanlah Dinilai dari banyaknya harta Bukanlah dinilai dari tingginya Suatu jabatan Ya Makanya kata para ulama Al-mi'yaru taqwa, Ya Sesungguhnya yang jadi patokannya itu adalah ketak ketakwaan. Laisal akwa. Bukan siapa yang paling kuat. Ya. Ini perkataan ulama yang harus kita ingat. Banyak orang yang tidak terkenal di bumi. Tapi terkenal di di langit. Banyak orang yang terkenal di bumi. Tetapi tidak dikenal di langit. Karena yang menjadi patokan adalah ketakwaan, bukan kekuatan. Para jemaah sekalian yang bermatilah Allah Subhanahu wa Taala. Fardalahu dalikah biquolihi Taala, maka Allah Subhanahu wa Taala membantah. Ya, <tinyanya> Allah Subhanahu wa Taala membantah. Ya, keyakinan seperti itu ya atau prinsip yang seperti itu di dalam firman-Nya pada surat Al-Ahqaf ayat 26. Allah mengatakan walaqad makkannahum fil walqad makkannahum fi ma Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Maksudnya bagaimana? Yaitu ya, mereka orang-orang yang kuat belum tentu menjadi be benar. Mereka orang-orang yang memiliki kedudukan yang dianggap istimewa dan ya, apa namanya? mulia di mata manusia belum tentu berada di dalam kebe kebenaran. Ya begitu juga ya penulis membawakan firman Allah subhanahu wa taala di surat al-baqarah ayat 89 Allah mengatakan وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بهِ dan telah datang kepada mereka al-Quran dari Allah, ya. yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan nabi terakhir untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Nanti kita akan jelaskan tentang makna ayat ini. Ya. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Ya. Dulu Orang-orang Bani Israel Adalah orang-orang yang berilmu Bani Israel Dari kalangan Yahudi Mereka adalah orang-orang yang berilmu Berilmu Mereka membaca dalam kitab mereka Akan muncul Nabi yang terakhir Ya, Dan mereka memiliki perseteruan Dengan bangsa Arab Dari kabilah Aus dan Al-Khazraj Ya. Orang-orang Bani Israel yang tinggal khususnya di daerah Yathrib atau Madinah, nama dulunya Yathrib. Ya. Mereka sering berselisih ya, dengan bangsa Arab dari kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj. Ya, sering berperang. Ya sering terjadi peperangan antara Bani Israel Dari kalangan Yahudi dengan Bangsa Arab dari Kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj Orang-orang Bani Israel ini Adalah orang-orang yang Cerdas Mereka berilmu Mereka membaca Al-Kitab Al-Tawrah wal-Injil Yang disebutkan di dalamnya Akan muncul Nabi yang Terakhir mimbah di semuuh Ahmad, Ahmad wa Muhammad ini maknanya sama, ya? Mereka mengatakan kepada bangsa Arab, kami akan melawan dan mengalahkan kalian dengan nabi yang diutus untuk kami. Ini anggapan mereka, bahwasanya nabi yang terakhir berasal dari bangsa mereka. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dari keturunan keturunan siapa? Ismail. Dan inilah maksud daripada firman Allah di surat Al-Baqarah 89. Ketika ya mereka selalu meminta kepada Allah untuk mendatangkan nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu memohon kepada Allah ya untuk mendatangkan nabi yang terakhir untuk melawan bangsa Bangsa Arab eh ternyata ketika Allah subhanahu wa taala mengutus Nabi yang terakhir dari keturunan Nabi Ismail yang tentunya di sini adalah bangsa bangsa Arab ternyata mereka malah ku, Kufur ya mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menganggapnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak benar kenapa karena mereka menganggap mereka lah yang benar. Bangsa mereka itulah bangsa yang benar menurut mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, berilm. Jadi mereka di sini menilai suatu kebenaran dengan dengan apa? Ya, bagusnya pemahaman, ya. Memiliki kekuatan yang ku, yang besar, ya. Memiliki apa namanya? harta yang berlimpah, ya. Itulah penilaian mereka terhadap suatu kebenaran. Ya. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah 146, ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abna'ahum. Ya. Padahal orang-orang Bani Israel itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal Siapa? Anak-anaknya sendiri. Karena mereka membaca Alkitab. Mereka membaca Taurat. Disebutkan di situ ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab yang mereka baca. Namun pada akhirnya mereka apa? Kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menganggap bahwasannya yang benar adalah mereka, karena mereka merasa berilmu. Ya, seharusnya nabi yang terakhir itu menurut mereka datang dari kalangan mereka. Ya, menganggap orang yang lain adalah orang yang salah. Ya, tidak benar. Menganggap yang lain selain mereka adalah batil. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya membantah keyakinan dan prinsip mereka yang sesat itu. Ya. Kemudian para jemaah sekalian yang di rumah oleh Allah, Muhammad Al-Sheikh Salih al Fauzan, Hafizullahullah Menjelaskan tentang Masalah yang Ketujuh ini dengan berkata Min masailil jahiliyah Di antara Bentuk tradisi jahiliyah Annahum yastadilluna Annama kana alayhil Aquya aminan nasi Wa ashabil jah Wa ashabil zaka Annahu huwal haqq bahwasanya mereka berdalil ya mereka berdalil bahwasanya orang-orang yang kuat di tengah manusia dan orang-orang yang memiliki kedudukan serta kecerdasan maka mereka itulah orang-orang yang benar mereka itulah orang-orang yang berada di atas ke kebenaran ya Fahadahu Allah itu agendahum lima arifatil hak. Inilah cara mereka menilai suatu kebenaran. Ya, mereka menilai suatu kebenaran dengan melihat seseorang dia kuat atau tidak. Kalau kuat berarti dia benar. Kalau lemah berarti dia sesat dan salah. Ya. Kalau kaya berarti dia benar, kalau miskin berarti sesat dan salah. Ya, kalau memiliki kedudukan dialah yang benar. Rakyat biasa dialah yang sa salah. Inilah penilaian kebenaran ya menurut tradisi Jahiliyah. Di antara salah satu kejadian yang pernah ya terjadi di masa Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ada seorang perempuan dari bani Khuzaimah yang mencuri sedangkan perempuan ini adalah orang yang memiliki kedudukan di kaumnya berasal dari keluarga yang terhormat di kaumnya di kabilah bani Khuzaimah Ternyata dia mencuri. Orang-orang dari Bani Khuzaimah merayu sahabat yang mulia Usamah bin Zaid untuk meminta keringanan kepada Rasulullah terhadap hukuman ya, untuk wanita tersebut. Ya. Jadi orang-orang Bani Khuzaimah, orang-orang yang satu kabilah dengan wanita tersebut mendatangi Usama bin Zaid untuk meminta keringanan kepada Rasulullah terhadap hukuman kepada perempuan tersebut. Ya, karena mereka tahu bahwasanya Usama bin Zaid adalah sahabat yang sangat dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Usama bin Zaid meminta keringanan kepada Rasulullah untuk memberikan hukuman yang ringan kepada wanita pencuri dari Bani Khuzaimah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usamah bin Zaid, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau meminta keringanan terhadap hukuman yang telah ditetapkan Allah? "Wal ladzina Muhammadun bi dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya." Ya. Sesungguhnya yang membinasakan Orang-orang sebelum kita Sebelum kalian Iza saraqo fihimu syarif Taraku Wa iza saraqo fihimu Dha'if Aqamu alaihi lhad Salah satu Sebab kebinasaan Orang-orang terdahulu kata Rasulullah apa? Jika ada yang mencuri Dari kalangan Orang-orang yang Apa? Orang-orang yang tinggi jabatannya atau jika ada yang mencuri dari kalangan pejabat, mereka akan dilepaskan. Dan apabila ada yang mencuri dari orang yang rendah, miskin, maka akan ditegakkan untuk mereka hukum. Hukuman. Ini salah satu penyebab hancurnya orang-orang terdahulu. Kalau pejabat yang mencuri, dilepaskan. Diringankan hukuman Ya, karena kenapa? Itu tadi orang-orang jahiliyah menilai suatu kebenaran dengan kedudukan, kekuatan, kekayaan, ya kepintaran, kecerdasan. Mereka menilai kebenaran ya dengan hal-hal itu. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu sebab hancurnya dan binasanya orang-orang sebelum kita Apabila ada yang mencuri dari kalangan pejabat Mereka akan di, dilepaskan Dan apabila ada yang mencuri dari kalangan Orang-orang biasa Dari rakyat biasa Maka ditegakkan Untuk mereka hukuman Dan kita kembali kepada masa itu Betul? Ya Kita banyak melihat berita Ya pejabat-pejabat yang korupsi mendapatkan hukuman yang ringan. Ya, bahkan mungkin-mungkin ya. Penjaranya juga enggak seperti penjara rakyat biasa. Ya, mungkin di dalamnya ada internet, ada TV kabel, ya. Bisa hidup mewah di dalam penjara, penjara. Tapi orang miskin Ya, jara 4 4 diisi sama 12 orang. Tidur kayak apa? Ikan cuek kalau kata orang. Ya. Salah satu penyebab binasanya orang-orang sebelum kita kata Rasulullah, "Idza saraq musyarif taraku." Kalau yang mencuri dari kalangan pejabat dilepaskan, dibebaskan, atau dikurangi hukumannya atau diringankan hukumannya. Tapi apabila yang mencuri dari mereka adalah rakyat biasa, ditegakkan untuk mereka hukuman. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau'anna Fatimah bintu Muhammadin sarqat la yadaha. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad anaknya sendiri. Apabila dia sampai mencuri, maka aku akan tetap potong tangannya. Lihat. Apa kaitannya hadis yang saya sebutkan ini dengan pembahasan yang sedang kita ya bahas ini, dengan masalah yang sedang kita bahas ini? Kaitannya adalah bahwa orang-orang jahiliyah selalu melihat kebenaran itu dengan menilai ya siapa yang kuat Siapa yang kaya Siapa yang cerdas Ya Dan lain sebagainya Inilah cara mereka Ya Di dalam menilai suatu kebenaran Annahum yang zuruna finnas Bahwasannya mereka melihat kebenaran itu Kepada kedudukan manusia Ya Mereka melihat kebenaran itu Kepada orang Per orang mereka lihat bukan kepada dalil ya bukan kepada burhan petunjuk lihatlah yang dialami oleh orang-orang yahudi ketika mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka membaca Taurat membaca, membaca Injil ya wa makan alaihi addu'afa wal fuqara ya fa makan alaihi ahlul quwwah wal mal wal jah i'taburuhu wal haqq Siapa saja yang memiliki kekuatan dan kekayaan serta kedudukan yang tinggi, mereka menganggap semua itu adalah orang-orang yang benar. Dan wamakana alaihi duafa wal fuqara ya'tabirunahu batila. Dan siapa saja yang lemah, ya, fakir, miskin, mereka menganggapnya sebagai orang yang batil. Ya. Hadi halatu ahlul jahiliyah. Inilah kondisi dan keadaan orang-orang jahiliyah. Ya. inilah keadaan dan kondisi orang-orang jahiliyah. Dan cara penilaian seperti ini adalah cara penilaian yang ba yang batil. Cara penilaian yang salah. Karena kebenaran itu tidak melihat kepada mayoritas. Ya. Kebenaran itu tidak melihat kepada orang banyak. Suatu kebenaran itu tidak dinilai juga dengan apa? Dengan tradisi. Tidak. Belum tentu tradisi dan kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang itu benar, belum tentu. Kebenaran itu juga tidak dinilai dari apa? Dari orang yang kuat, yang kaya, Ya, bukan itulah penilaian kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang atau umat-umat terdahulu yang kufur bahwasanya mereka itu adalah umat yang memiliki kekuatan. Lihatlah Firaun. Kita semua tahu kisahnya Fir'aun. Fir Dia memiliki aljah walquh dia memiliki kedudukan ya dia memiliki kekuatan dia memiliki bala tentara yang kuat tapi apakah dia berada di atas kebenaran tidak Allah subhanahu wa ta'ala Para jemaah sekalian Banyak menceritakan di dalam Al-Quran Tentang orang-orang yang memiliki kekuatan Umat-umat terdahulu Yang memiliki kekuatan Namun mereka tidak berada di atas kebe Kebenaran Allah menceritakan tentang Orang-orang yang terdahulu Berada di atas Atau memiliki kekayaan Yang berlimpah ruah Namun mereka tidak berada di atas kebe Kebenaran Lihat siapa Siapa? Korun. Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam bumi. Fakasaf Nabihi wa bidarihi al Maka kami tenggelamkan dia beserta istananya ke dalam bumi. Kenapa? Karena Korun tidak beriman. Ya, dia tidak beriman. Ya dan kisah-kisah yang lain ya yang Allah Subha Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat-umat yang terdahulu memiliki kedudukan ya memiliki jabatan yang tinggi wa indahum zaka wa afham mereka adalah orang-orang yang cerdas orang-orang yang pintar lakinnama naf'ahum dzalik tapi semua itu tidak bermanfaat untuk mereka Ya, kecerdasan mereka tidak menjadikan mereka orang yang beriman. Kepintaran mereka tidak menjadikan mereka orang yang beriman. Kekayaan yang mereka miliki tidak dijadik, tidak menjadikan mereka beri beriman. Kekuatan yang mereka miliki tidak menjadikan mereka beriman. Ya. Sekali lagi sebagaimana kata para ulama yang tadi sudah saya sebutkan, banyak orang yang tidak terkenal di bumi Namun terkenal dilah di langit Banyak orang yang terkenal di bumi Namun tidak terkenal di langit Karena yang menjadi patokan adalah ketakwaan Bukan yang kuat ya Bukan kekuatan Di antaranya Bagi antum yang membawa buku ya Silahkan dibuka pada halaman 46 Ya di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di antaranya di surat Maryam ayat 73. Ya, di surat Maryam ayat 73. Allah mengatakan wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayina qala alladziina kafaruu lil ladziina aamanuu ayul fariiqaini khairum maqaama wa ahsanu nadiyya. Ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya mereka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Manakah di antara kedua golongan, yaitu orang kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?" Allah juga berfirman di surat Maryam 73, "Wa kam ahlaknā qablahum min qarnin hum ahsanu athāthuhū 74 Nya Allah mengatakan, Wakam ahlakna qablahum min qarnin ahsanu asa atau waria. Ya, berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedangkan mereka adalah lebih bagus. Ya, lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Tetapi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka dibinasakan? Karena mereka tidak di atas kebenaran. Ya. Walaupun mereka orang kaya. Ya, tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kita ayoal ikhwan, menilai suatu kebenaran adalah dengan timbangan Al-Qur'anul Al Karim dan sunnah Rasul. Rasulullah SAW, ya Bukan menilai dari Banyaknya orang Kebenaran itu adalah dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Wa in kunta wahdak Sekalipun kita sendirian Sekalipun kita Sendirian ya Tapi selama kita Berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim Dan Sunnah Rasulullah Maka itulah yang benar Ya. Maka para jemaah sekalian yang diramati oleh Allah Subhanahu SWT Kita perhatikan dan kita renungkan firman-firman Allah Subhanahu SWT dalam Al-Quran Yang dibawakan oleh penulis ini Kemudian diantara kisah yang Allah sebutkan Di surat Fatir ayat 44 ya. Di surat Fatir ayat 44 Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa min qablihim wa kanu minhum quwwah kita disuruh untuk merenungkan atau merenungi tentang orang-orang yang terdahulu yang mereka diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kita Yeah. Surat Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu <laughs> li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardh. Innahu kana Kemudian juga di surat Qaf ayat 36. Wa kam ahlaknā qablahum min qarnihum ashadd minhum bathsha. Ya. Berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Banyak orang-orang dan umat-umat terdahulu yang diminasakan oleh Allah padahal memiliki kekuatan yang, yang lebih. ya Memiliki kekuatan yang lebih. Kemudian juga di surat Al-An'am ayat ke-6 Allah mengatakan. Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ard lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa alayhim midarara al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ya dan kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidaklah dinilai dari siapa yang kuat kebenaran itu tidaklah dinilai dari siapa yang kaya ya in kana ahla dzalika ala dzalal fa inna hadhihi alqowa wa hadzal mal wa hadzal thara la yanfa'uhum jika orang yang kuat itu berada di atas kesesatan Orang yang kaya, orang yang kuat Orang yang memiliki Ya, segala macam Ya, di dunia ini Berada di atas kesesatan Maka semua itu Tidak akan bermanfaat untuk mereka Inilah yang harus kita ketahui Ayuhal ikhwah wa iyyakum. Kenapa demikian? Karena Bisa jadi kekuatan yang Allah berikan atau kekayaan yang Allah berikan itu adalah bentuk is istidraj. Ya. Bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa sebagaimana Allah Subhanahu wa mengatakan di surat Al-An'am ayat 44 dan 45. Ya. Lihatlah bagaimana Allah mengatakan falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna alaihim abwaab kulli syai'an dan tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka ya ketika mereka lupa terhadap peringatan mereka lupa terhadap ilmu fatahna alaihim Abuwabakul dishein, ya maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Maka kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk untuk mereka. Ida farihubimau tu akotnahum baktatan faidahum mublisun, ya sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan Ya, siksaan yang sangat menyedihkan. Ya. Jadi ini adalah bentuk istidraj kepada orang-orang yang membanggakan kekuatannya, orang-orang yang membanggakan kekayaannya. Ya, kepintarannya. Ya, sehingga membuat mereka jauh dari kebenaran ya yeah. mereka jauh dari kebenaran ya yeah. Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada mereka karena pengingkaran yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ra'aitallahu yuqtil 'abda minad dunya 'ala ma'asihi Fakam anhu istidraj. Jika engkau melihat, ya, seseorang mendapatkan dunia kenikmatan-kenikmatan dunia. Jika engkau melihat seseorang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, misalkan apa? Kenikmatan dunia misalkan apa? hartanya banyak gitu ya. Mobilnya gonta-ganti. Ya, rumahnya di mana-mana. Ya, tanahnya di mana-mana. Tetapi semua itu dia dapatkan ala ma'asihi, di atas kemaksiatannya. Maka kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Kok dia maksiat tapi dikasih kekayaan sih sama Allah? Kita yang beriman malah miskin. Ya, jangan buruk sangka sama Allah. Kok dia orang kafir dikasih dunia sama Allah? Kita yang beriman malah hidup pas-pasan di dunia. Jangan buruk sangka. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah isti'droj. Ya, apa yang disebut dengan isti'droj? yang disebut dengan istidroj, ya adalah, ya penguluran waktu, ya yang disebut dengan istidroj adalah penguluran waktu agar mereka bertambah do, dosa, karena mereka, ya, apa namanya, tidak beriman, ya dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ya? ta'ala Inilah yang disebut dengan istidraj Jadi bapak dan ibu Kalau ya Kita hidupnya pas-pasan Jangan berburuk sangka kepada Allah Kaya itu Kata Rasulullah apa? Kaya itu bukan dengan banyaknya harta laisal ghina an kasratil 'ard walakinal ghina ghinan nafs kaya itu bukan diukur dengan banyaknya harta tetapi kaya itu diukur dengan jiwa yang lapang ya jiwa yang yang lapang ya kalau kita bangun di pagi hari merasa aman. Ya, kalau kita bangun di pagi hari merasa merasa aman, badan kita juga sehat. Punya makanan yang bisa kita manfaatkan untuk hari itu saja. Kata Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam, "Faka annama hi zat lahu fi riha." Ya. Maka seolah Allah Allah SWT memberikan dunia dan si kepada orang tersebut ya, Orang yang tujuan dan ambisinya ya, Tujuan hidupnya dan ambisi dalam hidupnya adalah dunia Maka dia akan merasa miskin Selama-lamanya Maksudnya merasa miskin apa? Merasa fakir bagaimana? yaitu selalu merasa kurang man kana tid dunya akbar hammi barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia Allah akan menjadikan kefakiran di Pelupuk matanya kenapa walaupun kata para ulama walaupun dia punya banyak harta tapi dia akan selalu merasa fakir kurang selalu kurang kurang kurang terus karena ambisinya adalah dunia Dunia, ya. Maka para jemaah sekalian yang dirumah Tuhan Allah lihat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang kafir ini, ya semakin banyak melakukan kemungkaran dan perbuatan dosa. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka berada di atas kebenaran, ya faqut i'adabiril qaum alladziina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah juga berfirman di surat al-qalam ayat 44 dan 45 fadharni wa may yukadzdzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haythun la ya'lamun wa umlil lahum inn kaidii matin maka sarahkan lawahi muhammad kepadamu Urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Yaitu Al-Quran Nanti kami akan menarik mereka Dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan Dari arah yang tidak mereka ketahui Dan aku memberi tangguh kepada mereka Sesungguhnya rencanaku amat teguh Fallahu ya? yu'tihim hadihi tharwah Wa yu'makinuhum fil ardi Wa yu'tihim al-mulk wa sultah ويمكنهم من المقتريات والصناعات كما عليه الكفار في هذا الوقت. وهذا لا يدل على أنما هم عليه حق ولا يدل على أن الله راضٍ عنهم في إعطائه لهم. وإنما هذا من باب الاستدراج لهم والإملاء ليزدادوا إثم. kata Syekh Salih Fauzan, hafizohullah. Allah memberikan kekayaan. Ya, Allah memberikan kekayaan kedudukan ya kekuasaan kepada mereka ya orang-orang kafir di atas muka bumi ini sehingga mereka ya menciptakan berbagai macam kecanggihan ya dan segala bentuk kreativitas yang kita ya lihat sekarang ini ya ini semua tidak menunjukkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang benar, benar. Ya, semua itu tidak menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir berada di atas ke kebenaran, walaupun mereka hebat, bisa menciptakan, ya, kreativitas, ya, mereka berinovasi dalam urusan dunia. Tapi itu bukanlah bukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar, bukan? Ya. Dan itu adalah bentuk istidraj Dari Allah subhanahu wa ta'ala Para jamaah sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga Sebagian orang yang menilai kebenaran itu Dengan Pemahaman yang Hebat ya Atau kecerdasan dan kepintaran Sebagaimana orang-orang Bani Israel Dari kalangan orang-orang Yahud Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada mereka Pemahaman dan ilmu Ya Mereka diberikan ilmu dan pemahaman Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berilmu Mereka paham tentang sifat-sifat kenabian. Ya, sallallahu alaihi wasallam yang akan diutus pada akhir zaman. Ya, yang mereka baca di dalam kitab kitab mereka. Namun apakah mereka setelah itu beriman? Ternyata tidak. Maka tidak boleh juga membanggakan apa? kepintaran. Tidak boleh membanggakan apa? kecerdasan. Ya butuh memang kecerdasan dan kepintaran butuh tapi bila itu ya sejalan dengan apa Al Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul Rasulullah Sallallahu Sallam kalau kecerdasan seseorang dan kepintaran seseorang bertentangan dengan Al Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam ya maka kecerdasan dan kepintaran itu menjadi sia Sia-sia. Memang butuh kecerdasan dan kepintaran itu butuh. Makanya kata al Imam ash syafii salah satu, salah satu apa? Salah satu perangkat untuk mendapat mendapatkan ilmu apa? Ahi lantana lal ilma illa bisittatin. <Sess> Saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan enam enam hal. Yang pertama apa? Zakaaun yaitu kepin kepintaran dan kecerdasan. Ya, tapi kepintaran dan kecerdasan itu adalah untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Ya. Sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Al Karim ya dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang Bani Israel Yang mereka berilmu dan cerdas Namun mereka tidak beriman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Karena hasad ya, Mereka iri ya, Dengki Ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Baqarah Allah mengatakan apa wa kadziru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim ya di surat al-baqarah Surat al-baqarah ayat 100 eh uh, 109 kalau enggak salah ya surah al-baqarah ayat 109 ya iya 109 betul wa kadziru min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum Kufaran min min'in di'afusihim Ya Ahlul kitab dari kalangan Yahudi Ya Berusaha untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman Dari agamanya setelah beriman Ya Karena hasad Yang muncul di dalam diri mereka Ya Jadi para jamaah sekalian Orang-orang Bani Israel ini Tidak terima dan hasad Ya kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka adalah orang-orang yang berilmu, walaupun mereka adalah orang-orang yang diberikan Alkitab, yuriduna antakunan nubuwa fi bani Israel, mereka menginginkan kenabian, ya, yang terakhir itu berasal dari bani, bani Israel, ya, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi yang terakhir dari bangsa Arab Mereka pun hasad Ya yeah. Sekalipun mereka mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul Lihat Walaupun mereka cerdas Walaupun mereka pintar Namun karena mereka tidak beriman Maka mereka bukanlah orang-orang yang ber yang benar Ya yeah. Jadi kebenaran itu tidak bisa dinilai dari siapa yang kuat, siapa yang cerdas, siapa yang kaya. Tidak, kebenaran itu tidak diukur dari hal itu. Ya, fāma kulu manār fālḥ yāma lūbihi. Ya, maka siapa saja yang mengetahui kebenaran dia harus mengamalkannya. Dan kebenaran itu bisa pergi ya atau kebenaran itu ya akan hilang atau berpaling disebabkan beberapa faktor ya kebenaran itu bisa hilang dan bisa pergi ber, ya bisa berpaling ya karena beberapa faktor yang pertama apa Imma al-hasad Yang pertama karena sebab Faktor hasad Iri, dengki Ya Yang kedua karena sebab apa? Som Sombong Ya Jadi Tidak semua orang Mengetahui kebenaran Dan tidak semua orang yang mengetahui kebenaran Menjalankan kebenaran tersebut Ya yeah. Karena Ada beberapa faktor Yang pertama karena hasad. Seperti orang, orang orang Yahudi Dari kalangan Bani Israel Mereka mengetahui kebenaran Mereka berilmu Namun mereka tidak mengamalkannya Mereka tahu tentang ciri-ciri Kenabian yang terakhir tapi pada akhirnya mereka tidak mau beri beriman karena apa? Hasad. Karena hasad yang pertama. Yang kedua karena som, sombong. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang benar. Mereka menganggap bahwasannya mereka lah yang pantas dari ya bahwasannya nabi yang terakhir itu ya seharusnya datang dari kalangan mereka. Mereka sombong. Jadi. Ya, tidak semua orang mengetahui kebenaran dan tidak semua orang yang mengetahui kebenaran mengamalkan kebenaran tersebut. Ya. Karena disebabkan beberapa faktor. Yang pertama hasad, yang kedua sombong, yang sombong. Yang ketiga apa? At-ta'u ya, infid dunia, tamak. Ya, tamak jadi dari bahasa Arab tamak itu. Tamak dari apa? Dari dunia Ya Tamak terhadap dunia Ya Tamakan Di dunia Atau tamak kekuasaan Ya Karena tamak kekuasaan Wahna kasarifun <tantalam> tasarruf Ya Al <tantalam> insan anil haq wa huwa ya'rifuh Ya. Maka inilah Faktor-faktor <tuh> yang memalingkan manusia Dari kebenaran Padahal dia mengetahuinya ya. Jadi Tidak semua orang mengetahui kebenaran ya. Dan tidak semua orang yang mengetahui kebenaran Mengamalkan kebenaran tersebut Faktor-faktor penyebabnya banyak Karena hasad Ya, karena sombong, kenama, ketamakan terhadap dunia, ketamakan terhadap ar sah kepemimpinan, ketamakan terhadap jabatan, sehingga melawan prinsip-prinsipnya. Ya ada orang yang memiliki prinsip, tapi ketika sudah ya berhadapan dengan jabatan maka dia mengalahkan prinsip-prinsipnya tersebut. Ya, ada orang yang berprinsip, tapi ketika mengejar suatu jabatan, dia kalahkan prinsip-prinsipnya tersebut untuk mengejar jabatan tersebut. Ya, padahal dia tahu, ya tentang sebuah kebenaran, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Yahudi. Makanya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang orang-orangnya apa? dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebut dengan al-maghdubi alaihim. Surat Al-Baqarah kita membaca ghairil Magdubi alaihim waladh dhalin bukan jalannya orang-orang yang dimurkai bukan pula jalannya orang-orang yang sesat siapa jalan orang-orang yang dimurkai kata para ulama di antaranya Ibnu Tafsir mengata, Ibn mengatakan dalam tafsirnya al-maghdubi alaihim humul yahud sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga Rasulullah mengatakan innal maghdubi alaihim humul yahud wa inaddhallin humul nasara Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai yang disebutkan di surat Al-Fatihah mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan sesungguhnya orang-orang yang sesat yang disebutkan di surat Al-Fatihah adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi mereka dimurkai oleh Allah? Li'annahum 'alimul haqq wa lam ya'malu bihi. Karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengamal mengamalkannya. Mereka tahu tentang sifat-sifat kenabian Muhammad, tapi ketika ternyata nabi yang terakhir berasal dari kalangan bangsa Arab, mereka tidak mau beriman. Ya, mereka tidak mau beriman. Ya, lihat hati-hati, kecerdasan, kepintaran, ya, itu tidak akan bermanfaat jika tidak sesuai dengan Al-Quran karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diamalkan. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk atau sebab-sebab ya, dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang itu tidak mengamalkan kebenaran padahal dia mengetahuinya, padahal dia mengetahuinya falahidayatu wattaufiq minallahi subhanahu wa ta'ala laysat 'anil ma'rifati wa 'anil 'ilmi hidayah ya dan taufiq itu dari dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan berdasarkan pengetahuan ilmu dan pemahaman bukan ya bukan berdasarkan kecerdasan banyak orang yang cerdas banyak orang yang menuntut ilmu agama banyak tetapi ternyata setelah itu Dia menyimpang Betul Dan di zaman sekarang Bahkan di negeri kita ada yang kayak gitu Tokoh-tokoh agama Yang belajar Islam Di negeri-negeri Ya asalnya Namun ketika balik ke Indonesia Malah justru menyebarkan Pemahaman-pemahaman yang menyimpang Ya mendapatkan gelar-gelar ya apa namanya pendidikan bahkan menyelesaikan pendidikannya dengan menulis ya tokoh-tokoh ya ulama yang membela tauhid eh justru ketika pulang ke Indonesia malah justru apa membantah tokoh yang ditulisnya tadi ini membuktikan bahwasannya kercerdasan dan kepintaran itu tidak akan bermanfaat kalau tidak selaras dengan Al Qur'an Al Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah dan Taufik itu dari Allah, ya, yeah. bukan ya yeah. uh, dari kepintaran, pengetahuan dan pemahaman. Maka seluruh perkara kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami Rasulullah berdoa dengan doa yang berbunyi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wahai yang membolak balikan hati maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Wahai yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku kepada ketaatan. Ya. Kepada ketaatan kepadamu, ya. Inilah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi Maka sekedar pengetahuan, sekedar ilmu dan pemahaman, ya. Itu sebab-sebab yang baik namun tidak cukup, ya hanya sekedar ilmu, sekedar pemahaman, sekedar ya pengetahuan itu tidak cukup kalau tidak di, diamalkan, ya kita menuntut ilmu setiap pekan kita menuntut ilmu datang ke kajian, ya bahkan setiap hari kita mendengar kajian tapi kalau tidak diamalkan apakah berguna? tidak Sebagaimana orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, ya agar Allah Subhanahu Wataala menetapkan hati kita di atas agama yang lurus dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Inti daripada pembahasan ini bahwasannya suatu kebenaran itu tidak bisa dinilai dari per orang ya dia kuat dia kaya ya dia lemah dia miskin ya dia pejabat dia rakyat bukan itu ya kebenaran itu harus kita ambil dan terima ya walaupun itu datang dari seorang budak habashi ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di ah sebelumnya usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah yeah. wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi ya maka kita harus terima ya yeah. inilah permasalahan yang ketujuh ya yeah. sekarang kita bahas permasalahan yang kedelapan yeah. masalah yang kedelapan Kebalikan daripada masalah yang ketujuh. Ya penulis berkata Rohimahullah al istidlalu bi an nama aleihid duafa laisahqan al mas'ala thaminah al istidlalu 'ala butlan shayi bi anhu lam yattabghu illa duafa. Ya berdalil bahawa sesuatu yang ada pada orang lemah adalah tidak benar. Berdalil bahwa Sesuatu yang ada Pada orang lemah itu tidak be Benar Ini kebalikan daripada Permasalahan yang ketujuh Kalau permasalahan yang ketujuh adalah Berdalil bahwasanya kebenaran itu ada pada orang-orang Yang ku kuat Permasalahan yang kedelapan Mereka berdalil bahwasanya Sesuatu yang ada Pada orang-orang yang lemah Itu tidak benar Ya, bahwasanya mereka berdalil ya sesuatu dikatakan batil. Ya. Sesuatu dikatakan batil, mereka berdalil bahwasanya sesuatu dikatakan batil karena tidak diikuti kecuali oleh orang-orang yang lemah. Ya. Mereka berdalil bahwasanya ya sesuatu itu dikatakan batil ya karena tidak diikuti kecuali oleh orang-orang yang lemah orang-orang miskin ya kalau yang diikutin sama orang-orang lemah berarti itu batil kalau yang diikutin sama orang-orang miskin berarti itu ba batil ini cara penilaian ya orang-orang jahiliyah terhadap suatu kebenaran ya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat as-shu'ara ayat 111 Anu anu'minulaka wattabakal arzalun mereka berkata apakah kami akan beriman kepadamu apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang hina lihat apakah kami akan beriman kepadamu Padahal orang-orang yang mengikuti kamu Wahai Muhammad adalah orang-orang yang ingina. Pengikut Nabi SAW Siapa? Kebanyakannya Orang-orang yang lemah Orang-orang yang mis, Miskin. <coughs> Mereka tidak mau beriman Karena pengikutnya Nabi Muhammad SAW Kebanyakannya siapa? Orang-orang mis Miskin Kebanyakannya orang-orang miskin bahkan yang orang-orang kaya aja meninggalkan harta mereka rela untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi walaupun mis miskin jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mereka menganggap batil sesuatu itu yang tidak diikuti kecuali oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin ya dalil yang kedua yang dibawa oleh penulis adalah Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 53. A haula'i minallahi 'alaihim ala haula'i manallahu 'alaihim min bainina Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan mengatakan alaisallahu bi'alamabisyakirin. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ya. Ini adalah permasalahan, ya, tradisi ini adalah kebalikan dari tradisi yang sebelumnya. Mereka berdalil ya kebatilan itu adalah sesuatu yang diikuti oleh orang-orang yang lemah. Ya kebatilan itu adalah sesuatu yang diikuti oleh orang-orang orang-orang yang yang lemah orang-orang yang miskin. Kenapa kenapa demikian karena kata mereka kalau mereka benar, yeah. kalau mereka benar tentu mereka tidak akan lemah. Kalau mereka benar tentu mereka tidak akan mis miskin. Ini alasan mereka. Ya. Yeah. Ini adalah timbangan orang-orang jahiliyah terhadap kebenaran, ya. Mereka tidak sadar dan tidak mengetahui bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu dari dari Allah Subhanahu Wataala. Dan terkadang kebenaran itu ada pada orang-orang yang lemah dan miskin, ya kata Rasulullah Sallallahu s.a.w. sesungguhnya kalian itu tertolong karena karena siapa? karena orang-orang yang lemah diantara kalian ya salatihim wa ikhlasihim karena salat mereka dan karena keikhlasan mereka innama tunsaruna bidu'afa'ikum sesungguhnya kalian itu tertolong karena sebab orang-orang yang lemah diantara kalian karena sebab sholat mereka dan karena sebab keikhlasan mereka ya oleh karenanya para jamaah sekalian ya kita menimbang suatu kebenaran bukanlah dari per orang dia kaya atau dia miskin dia kuat atau lemah bukan dari itu tetapi timbangan kebenaran kita adalah merujuk kepada Al-Quranul-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, jadi, ya, ada empat, ya, setidaknya ada empat yang sudah kita sebutkan tentang cara orang-orang jahiliyah menilai suatu kebenaran. Ya, setidaknya ada empat yang sudah kita sebutkan tentang cara orang-orang jahiliyah menilai suatu kebe kebenaran. Yang pertama, orang-orang jahiliyah menilai suatu kebenaran dengan banyaknya orang yang melakukan. Ya. Orang-orang jahiliyah menilai suatu kebenaran dengan melihat kepada banyaknya orang yang melakukan. Ya. Dan ini salah. Dan ini penilaian yang sa salah. Yang kedua, orang-orang jahiliyah menilai suatu kebenaran dengan melihat kepada tradisi yang diwariskan oleh orang tua mereka atau nenek moyang mereka. Ya. Yang kedua apa? Mereka menilai suatu kebenaran dengan melihat kepada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Yang ketiga, mereka menilai suatu kebenaran dengan melihat orang-orang yang kuat. Ya, mereka menilai suatu kebenaran dengan melihat orang-orang yang kuat, yang cerdas, yang kaya. Ya. Dan yang keempat, mereka menilai kebatilan dengan apa yang diikuti oleh orang-orang yang lemah dan miskin, yeah. mereka menilai suatu kebatilan dan kesalahan, ya, yeah. apa yang diikuti oleh orang-orang, orang-orang miskin dan lemah, karena kata mereka, kalau mereka benar, maka mereka tidak akan lemah. Kalau mereka benar, maka mereka tidak akan mis, miskin. Mereka menganggap seperti itu. ya. Dan ini adalah suatu anggapan yang salah dan penilaian yang salah. Maka kita sebagai seorang muslim menilai kebenaran. Menilai suatu kebenaran adalah dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang yang benar. Ya, Bukan hanya sekedar berdalil Dengan Al-Quran dan Sunnah Tetapi memahami Al-Quran Dan Sunnah juga dengan pemahaman yang Yang benar Orang-orang Sufi juga berdalil Dengan Al-Quran Orang-orang Khwarij juga berdalil Dengan Al-Quran Mereka berdalil dengan Al-Quran Orang-orang Ingkar Sunnah Juga berdalil dengan Al-Quran -Al Jadi kita butuh Pemahaman yang benar Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Ya bukan hanya sekedar berdalil Dengan Al-Quran dan Sunnah Tetapi kita butuh kepada pemahaman yang benar Terhadap Al-Quran dan Sunnah Orang-orang sufi berdalil dengan Al-Quran Kata mereka apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiaka Al-yakin Ya Dan sembahlah Tuhanmu sampai Datang kepadamu Al-yakin Artinya kata mereka kalau sudah yakin nggak perlu ibadah lagi. Padahal al-yakin kata Ibn Abbas apa? Al-yakin bimana al-maut. Al-yakin di dalam ayat ini maknanya adalah kema kematian. Karena tidak ada satu yang tidak ada satupun yang membuat kita yakin dan pasti kecuali kema kematian. Tidak ada yang pasti di dalam hidup ini kecuali satu. Mati. ya Hidup ini yang pasti cuma satu. Yaitu mati. Maka yang dimaksud dengan al-yakin di dalam ayat ini adalah al-maut. Yaitu kematian. Tapi mereka orang-orang sufi berdari dengan al-Qurah. Seperti itu juga orang-orang khawarij. Yang menganggap para pelaku dosa besar kafir dikit-dikit mengkafirkan ini, dikit-dikit mengkafirkan itu. Ya. Sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Mereka berdalilnya dengan Al-Qur'an juga. Mereka mengatakan, "Wa lam yahkum bima anzalallahu fa humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia ka, -ka kafir. Berarti halal darahnya menurut mereka. Berdalil dengan Al-Quran. Tapi apakah benar? Pendalilannya apakah benar? Tidak benar. Jadi memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah juga harus dengan pemahaman yang benar. Yaitu dengan mengikuti pemahaman dari kalangan para sahabat. Kemudian ya tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Ya para imam para ulama yang ilmu itu terus turun temurun sampai kepada kita. Ya. Yeah. Turun temurun sampai kepada kepada kita. Inilah pembahasan yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan antum. Wallahu alam bisawab. Kemudian apabila ada pertanyaan, saya persilahkan Ada pertanyaan? Dari ibu-ibu ada enggak? Dari bapak-bapak ada pertanyaan? silakan. Alhamdulillah. Iya. Uh, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, ya, adalah uh, untuk supaya mereka beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pemahaman dan ilmu tujuannya adalah agar mereka mau beri beriman. Ya. Namun ternyata sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ya. Ketika mereka mendapati nabi yang terakhir. Ya. Bukan berasal dari kalangan mereka, mereka pun ingkar, mereka pun kufur, ya. Sehingga kecerdasan mereka tidak bermanfaat, ya, kecerdasan dan kepintaran mereka tidak bermanfaat, kemampuan berfikir mereka tidak bermanfaat karena mereka tidak mau mau beriman. Apakah kemampuan itu tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Bisa jadi. Karena ada orang-orang kafir yang mendapatkan nikmat dunia. Ya. Dan dunia buat orang kafir adalah surga buat mereka. Sehingga mereka pun ya mencari kemenapa apa mencari kesenangan dan kebahagiaan hanya di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min" Wajannatul kafir Dunia ini adalah Surga buat orang kafir Penjara buat orang mukmin, Ya Yang mana mereka tentu Ya Terus berusaha Untuk Apa namanya Memperkuat diri mereka Di dunia ini Ya memperkuat diri mereka di di dunia ini. Ya. Namun apa yang mereka miliki itu tidak bermanfaat. Ya, apa yang mereka ya dapatkan di dunia ini tidak berman bermanfaat. Kesenangan mereka hanya sebatas di di dunia. Ya. Sedangkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan beriman kepada Allah karena mereka tadinya juga beri beriman, mereka juga tadinya, ya percaya ya namun karena hasad mereka karena, apa namanya, kesombongan mereka sehingga tidak mau beriman ya dan ada diantara mereka yang sampai sekarang mengetahui bahwasanya mereka salah namun tadi karena sebab hasad dan sombong mereka tidak mau beriman padahal mereka tahu padahal mereka mereka tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka orang-orang yang mulia dulunya. Namun karena mereka hasad dan sombong, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang yang hina. Salah satu bukti mereka takut dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walan tardha 'ankal yahud wala nassara hatta tattabi'a millatahum orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rida terhadap kalian ya sampai kalian mau mengikuti millah mereka ya wallahu yeah. alam bissawab ya silakan ada yang lain ee uh, pertama seperti bangsa Nabi Nuh ya kemudian Nabi Lut yang mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa taala ya berbeda tentunya dengan kondisi ya ahlul kitab dan ahlul kitab ya disebut ahlul kitab sudah kita bahas kenapa mereka disebut ahlul kitab Ya. Mereka disebut ahlul kitab bukan sebagai bentuk pujian. Ya. Tetapi bentuknya celaan. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab bukan sebagai bentuk pujian, tetapi celah Kenapa sudah dikasih alkitab, diturunkan alkitab tetapi tidak mau beri, beriman. Ini celaan. Ya. Ebrohnya tentu banyak sekali Ebrohnya ya agar uh, apa namanya agar kita uh, apa namanya agar orang-orang imak orang-orang yang beriman kaum mukminin ya mengetahui ya siapa musuh mereka ya yang dekat dengan mereka ya yang ada di sekitar mereka sehingga kita bisa ya lebih beriman kepada Allah. Ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi, ya dari tiga kabilah, Bani Qainuqa, ya Bani Nadir, uh, satu lagi saya lupa. Ya, ini adalah tiga kabila Yahoo, Yahudi yang ada di kota Madinah yang memusuhi Islam. Ya, sehingga orang-orang yang beriman lebih beriman lagi. Ya, semakin kuat keimanannya. Ya, dan hikmah yang lain adalah ini adalah bukti dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Walla'ntarzda'an kal Yahud Walla'na Ssara. Ya agar kita tahu bahwasanya musuh Islam yang sejati adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita perlu berhati-hati terhadap mereka. Ini hikmahnya ini. Sehingga kita memperkokoh diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Ya. Kenapa? Karena mereka hingga akhir zaman. Lan ini adalah lil abadiah. untuk menunjukkan ya seterusnya dalam jangka waktu yang selama-lamanya di dunia ini mereka tidak akan pernah ridho kepada orang Islam. Kenapa? Ya supaya kita mempersiapkan diri kita dengan akidah yang benar agar tidak ya apa namanya termakan oleh fitnah-fitnah mereka ya. Ini hikmah. Ya. Bahwasanya ini adalah bukti dari fit, daripada firman Firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani terus ada sampai sekarang. Ini adalah bukti dari Firman Al Allah Subhanahu Wa Taala: Walantardo'an kalijahudi walannasrani hatta tattabi'amilatum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani akan tetap terus memerangi kita, berusaha untuk mengeluarkan kita dari agama. Makanya kita harus memperkuat diri kita. Dengan apa? Bukan dengan senjata Karena mereka tidak memerangi kita lagi dengan senjata Bukan Mereka memerangi kita Dengan ideologi Mereka memerangi kita Dengan cara berpikir Sampai-sampai Pembesar mereka mengatakan apa? Ya, Kita tidak perlu Memerangi umat Islam dengan senjata Tapi cukuplah Kita membuat ragu mereka Terhadap agamanya sendiri Lihat ini bukti daripada Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Walantarda an kal Yahud walant Nasor hatta taabi'amil". Ini diantara hikmahnya. Hikmahnya adalah supaya kita menjaga akidah yang benar, ya supaya kita menjaga tauhid kita, ya menjaga ketakwaan kita. Ini diantara hikmah dari sekian hikmah yang banyak. Allah Wabillahi Sab. Silakan. Caranya adalah mulai dari diri antum. Yang pertama adalah mulai dari diri antum untuk tidak melakukannya. Ya. Mulai dari diri diri antum sendiri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentu ketika kita mencoba untuk beramal sesuai sunnah, ya ketika kita berusaha untuk beramal sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mendapati pertentangan. Ini adalah sunnatullah ya dari dulu hingga sekarang. Bukan hanya antum, bukan hanya kita, tapi sejak dulu, ya sudah ada pertentangan antara hak dan batil sudah ada dari dulu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini adalah sunnatullah Ini disebut dengan sunnah at-tadafu'. Ya. Akan terus ada pertentangan antara hak dan ba batil. Ketika antum memimpin sebuah organisasi di sekolah misalkan OSIS gitu ya. Ya. Kemudian ternyata antum salah satu uh, apa namanya? salah satu Kegiatan yang harus antum lakukan adalah kegiatan yang bertentangan dengan sunnah. Maka sebagai pemimpin antum harus menolak kegiatan tersebut. Kalau konsekuensinya antum tidak dijadikan sebagai pemimpin ya sudah, tinggalkan. Ya, harus di, ditinggalkan. Ya, itu konsekuensi. Antum kemudian dicap seperti ini dan seperti itu, itu konsekuensi. Di dalam kita menjalankan sun, sunnah Rasulullah SAW. Wassalam. Ya, jadi kepemimpinan itu adalah sebagai wasilah. Ya, kalau itu sebagai wasilah kepada kebenaran kita kerjakan. Kalau sebagai wasilah kepada keburukan kita tinggalkan. Ya, ini yang harus kita ketahui. Ya, jadi pertama mulai dari diri antum. Kemudian yang kedua, jika kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan bertentangan dengan sunnah Rasulullah harus antum tinggalkan. Dan caranya adalah ya sampaikan bahwasannya itu tidak sesuai dengan prinsip agama yang antum pegang, ya tidak sesuai dengan prinsip agama yang antum yakini, seperti itu. Dan jika tidak bisa ya sudah antum lebih baik mun mundur jadi siswa biasa aja, itu lebih selamat, ya seperti itu. Ya jadi kalau ada peluang untuk dakwah dakwah, ya jika tidak maka lebih baik antum mundur, ya. Lebih baik antum antum mundur dari kepengurusan tersebut ya. Lebih baik antum jadi siswa biasa belajar ya kemudian ya menuntut ilmu agama ya perbaiki diri sendiri. Ya, yang pertama yang harus antum lakukan adalah perbaiki diri sendiri dulu. Sebelum antum memperbaiki orang lain, perbaiki diri sendiri dulu. Ya. Sebelum antum ber antum berdakwah kepada orang lain, antum amalkan ilmu antum dulu. Ya. Amalkan untuk diri sendiri dulu sebelum kita berdoa kepada orang lain. Ya, jadi itu caranya. Wallahu aalam ya Silakan untuk yang bertanya satu dua tiga. Silakan pak satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullah. Ya itu tadi sudah saya jawab sama pertanyaan bapak yang di depan. Sama pak ya pertanyaan ya. <tuh> Ya, biar benar hikmahnya tadi agar kita ya ini adalah bukti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardo kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini bukti ya firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rida kepada kita. Ya. Bukti firman, firman Allah, pembuktian ayat-ayat Al-Qur'anul Al Karim, ya. Dan tujuannya adalah Hikmahnya adalah agar kita Ya apa namanya uh, Memperkuat Diri kita dengan akidah yang benar Dengan manhaj yang benar Kenapa? Karena musuh yang paling nyata Ya untuk umat islam adalah Orang-orang yahudi dan Ya supaya apa tujuannya Supaya iman kita kuat Supaya akidah kita terjaga Ya Tentu kita akan mengetahui sesuatu itu apabila ada ya apanya lawan dari sesuatu itu. Kita akan mengetahui keimanan dengan adanya keka kekafiran kan begitu. Kita akan mengetahui sunnah kalau ada bid'ah ah. kan begitu. Kita akan mengetahui mana tauhid jika di sana ada syirik ini hikmah. Ya, kita mengetahui sesuatu dengan adanya Lawan dari sesuatu itu ya Lawannya orang-orang Islam musuh yang paling nyata adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani Ya Mungkin itu salah satu hikmahnya Agar kita menjadi orang yang Lebih beriman Lebih bertakwa kepada Allah Dan lebih berhati-hati di dalam menjaga akidah kita Dan manhaj kita Wallahu'alam bis'al Itu mungkin di antara salah satu hikmah Yang dapat saya sebutkan Wallahu'alam bis'al Terakhir silakan. Iya Jika memang kita tinggal di satu daerah Yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan Atau bahkan penuh dengan kesyirikan Wajib untuk hijrah Ya, hukum hijrah adalah wa, Wajib Jika kita tidak dapat Mengamalkan nilai-nilai Agama kita Atau bahkan itu dapat Membahayakan akidah kita Ya, inilah yang disebut dengan hij, hijrah. Hijrah itu ya artinya berpindah, ya. Berpindah dari negeri Islam ke negeri kafir. Berpindah dari daerah Islam da, da, ah, berpindah dari negeri kafir ke negeri is, Islam, kebalik. Berpindah dari daerah yang penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran menuju daerah yang penuh dengan ketaatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah. Ya bawa Jual rumahnya Bawa hartanya, pindah ke daerah lain <laughs> Seperti itu ya. ya bawa Kecuali zaman dulu, kalau Rasulullah kan dulu kan Karena Permulaan Islam Ya permulaan Islam, kaum muslimin juga Masih lemah, gitu kan Kaum muslimin masih lemah Ya jadi mereka ya harus meninggalkan harta mereka ya kekayaan mereka demi berhijrah bersama Rasulullah SAW kondisinya beda antara kita dengan dahulu kala ya jadi ya jual rumah kita kita masa tinggal di daerah lain nggak punya rumah sedangkan kita punya rumah di daerah tersebut jual rumahnya ya bawa harta yang kita miliki kemudian pindah ke tempat yang paling tidak kemungkarannya lebih ringan paling tidak kemahsyatannya lebih ringan. Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Saya kira cukup demikian apa yang dapat saya sampaikan. Quran dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu salamun wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nabiyina Muhammadin wa ala alihi illa anta, astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.